Ya. Yeah, yeah. um, apa namanya? Berbicara masalah sindrom apanas, sindrom dingin apakah ada hubungannya dengan cuaca peralihan cuaca seperti ini? Lalu yeah. apa itu sindrom apanas? Apa itu sindrom dingin, Dok? Silakan, yeah, Dok. Ya, yeah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i Iwal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wasohbi azma'in amma ba'du. Jadi uh, begini Pak Taufik ya. di dalam kedokteran tradisional Timur, ya itu diyakini bahwa tubuh manusia itu akan sehat jika ada keseimbangan antara panas dan dingin. Gangguan dari keseimbangan ini, kalau panasnya yang dominan maka orang itu akan menderita sakit yang gejalanya itu disebut sindroma panas. Hmm, <kuh> ya ya. Kalau dinginnya yang dominan, ya. E, maka orang itu akan menderita sakit Yang gejalanya itu disebut sindroma dingin hmm. Ya begitu Nah apa ini sindroma panas dan sindroma dingin ya. Jadi Ciri-ciri e, dari sindroma dingin itu adalah ya, Biasanya pasiennya takut dingin Hmm, nah. hmm, hmm. Kemudian jadi biasanya minta diselimuti yeah. ditutup, lah. ya ditutup ah, ya dingin merasa dingin hmm, hmm. kemudian suka yang panas panas hmm, hmm, betul. jadi minta minumnya itu harus panas semua kadang-kadang yeah. panas sekali nah, uh, tidak terasa, uh, uh, terasa bagi dia hmm, hmm. Ya. kemudian juga tangan dan kakinya dingin ya. lidahnya pucat ya kadang-kadang hmm. berselaput putih lidahnya yeah, yeah, ya betul. Nah, kemudian uh, fisiologinya juga menurun. Hmm. Jadi termasuk sindroma dingin di sini adalah e, orang yang sakit maag yang gejala menonjolnya itu kembung misalnya. Hmm. Jadi melambat gerakan-gerakan usus, melambat gerakan lambung melambat itu sindroma dingin juga. Hmm. Ya. Kemudian juga biasanya nadinya lambat juga. Hmm. Nah, jadi orangnya maunya tidur aja hmm. nadinya lambat itu ya, sindroma betul. dingin ya. Nah, nah oleh karenanya perlu diberikan obat yang sifatnya panas atau hangat. Mm -hmm. ya. Kemudian yang kedua sindroma panas ya. Kalau sindroma panas ini biasanya orangnya demam, ya. Uh, kemudian haus minta minum terus, mm -hmm. ya. Pipernya kering, ya. Warna kencingnya kuning tua biasanya. Mm -hmm. Kalau warna kencing yang bagus kan putih pak. Mm -hmm. ya. Jadi ini kuning tua. Kemudian juga uh, lidahnya merah. Yeah, lidahnya merah gitu kadang-kadang uh, diliputi warna kekuningan ada selaput kuning di lidah mm, di atas puncak ya, lidah ya. di dasarnya itu ya ya yeah, ha. uh, kemudian juga uh, biasanya fisiologinya meningkat misalnya orang sakit perutnya menonjol kemudian diare ya jadi gerakan ususnya makin kuat mm -hmm. uh, debar jantungnya makin kuat ya jadi nadinya cepat mm -hmm. nah, oleh Masa karena itu Perlu diberikan pengobatan dengan tumbuhan obat Yang bersifat dingin atau sejuk hmm. ya. Nah ini e, Kedua hal ini Sindroma dingin dan sindroma panas ini Ini harus dipahami oleh mereka yang mengobati Pasien-pasien Pertama -pasien. hmm, ya. para e, penerapi pen ya. Nah sekarang e, Lalu orang kan bertanya Ya lalu Uh, herbal yang panas itu yang mana? Yang dingin itu yang mana kan gitu? Mm -hmm. yeah. Jadi kalau saya, saya sudah tahu bahwa pasien ini sindroma dingin, uh, saya harus berikan uh, herbal yang punya sifat panas. Betul. Itu. Yang mana yang panas itu? Uh -huh. Nah ini ada ciri-ciri yang mudah ya. Jadi ciri-ciri uh, herbal yang panas dan dingin ini ya. Kalau rasanya pedas, mm -hmm. ya itu mempunyai sifat merangsang dan itu panas. Hmm. Gitu. Pedas. Kemudian kalau rasanya manis ya, itu mempunyai hasiat tonik atau menguatkan ya dan menyejukkan. Hmm. Begitu ya. Kemudian kalau rasa asam ya, itu dia cenderung dingin sifatnya. Ya, kalau tadi kan kalau rasa pedas itu cenderung panas. Yeah. Kemudian rasa manis itu e, cenderung menyejukkan. Kemudian kalau rasa asam itu cenderung dingin ya. Kalau rasa pahit ya, itu sifatnya panas. Ya, kemudian kalau rasa asin ya itu biasanya lembab dingin. Hmm. Ya, kalau rasa tawar itu sifatnya netral. Yeah. Ya, netral. Jadi biasanya dipakai di dalam pengobatan itu sebagai peluruh kencing hmm. untuk memperbanyak kencing ya. Jadi ini uh, pemahaman tentang sindroma panas dan dingin ini adalah pemahaman yang paling sederhana dalam pengobatan tradisional. Jika pen terapi itu sudah berhasil menggolongkan bahwa pasien yang ditangani termasuk sindroma yang mana. Maka metode pengobatan akan mendekati kebenaran hmm. ya. Tapi kalau seorang penterapi itu tidak tahu Orang ini sedang uh, sindroma panas atau sindroma dingin Maka uh, dia mungkin pengobatannya tidak akan tepat ya. Ya, Jika ini dilaksanakan Maka pasien akan menerima obat herbal yang didasarkan pemikiran yang ilmiah hmm. ya. Dan ini akan memberi hasil dan mengecewakan ya, uh, Jika Jika tidak didasarkan pada ini Hasilnya akan mengecewakan. Ya. Nah, di samping itu uh, tadi kan Pak Taufik sudah bilang ini perubahan iklim ya hmm. uh, dingin anginnya kan jarang keringetan uh, nih ya uh, ya itu memang di dalam uh, tibu Nabawi itu ada tujuh penyebab orang sakit ya di antaranya adalah disebabkan udara yaitu masuk angin hmm. ya jadi masuk angin ini biasanya terjadi pada perubahan iklim. Di mana seseorang diserang oleh angin kencang... Ya... E, bisa angin panas atau angin dingin... Hmm. Bisa... Kalau angin panas biasanya disertai debu yang kering... Ya... Dan terjadi pada saat musim panas... Ya... ya. Sehingga menyebabkan seseorang mengalami sakit yang cirinya panas dan kering... Hmm. Ya... Jadi pada waktu musim panas... yaitu untuk mudahnya itu... Biasanya kebanyakan orang itu sakitnya panas dan kering... Ya... Jadi biasanya... E, Nah dia ingin minum banyak ya Kemudian menunjukkan ciri-ciri panas yang hmm. tadi saya sebutkan tadi Sedangkan angin pada musim dingin Saat-saat sekarang ini kan musim dingin ya yeah. Itu menyebabkan sakit yang bercirikan dingin dan basah Atau dingin dan kering hmm. ya. Nah ini perlu dikenali oleh seorang yang uh, ingin memberikan pengobatan Karena sekarang ini kan banyak orang yang berpraktek sebagai penterapi Ya kalau dia tidak punya landasan ini mengenai sindrom panas dan sindrom dingin Yang merupakan landasan yang paling sederhana Maka pengobatannya tidak memberikan hasil yang memuaskan Nah jadi eh, ini saya sampaikan di sini Karena saya ini, pendengar saya ini banyak juga penterapi Pak Oh Alhamdulillah Nah ya. penterapi dan biasanya mereka nanti SMS lagi sama saya Kadang-kadang hmm. datang dan sebagainya Jadi ini kesempatan juga saya memberikan pengajaran ini Meskipun masalah yang begini ini sebenarnya sederhana sekali Jadi bukan penterapi pun bisa menangkap dengan mudah hmm. Kalau ini dipahami Maka insya Allah menjadi sehat itu lebih mudah Gitu gitu Pak gitu. Ya baik eh, sahabat tersefem eh, Itu adalah eh, sebagian atau sebagai pembuka Sindroma panas dan sindroma dingin Baik, untuk Anda yang bertanya, silakan Anda bisa SMS ke 0817195955 atau uh, mudah-mudahan waktunya mencukupi sampai pukul 6 sore nanti telepon 8291710. Baik, uh, ini sebelum kita break ada SMS yang sudah mulai masuk nih Pak Dokter dari Ibu Kaswati di Fatmawati. Usia 33 tahun, berat badan 53, tinggi badan 153 serba angka 3 Iya. Yeah. <laughs> yeah. uh, saya kalau cuaca dingin, badan saya pada bentol-bentol merah warnanya dan gatal, katanya uh, apa? Katanya si biduran. Ini obatnya yeah. apa nih dok? Mungkin? Oh, sering, uh, sering digaruk-garuk, terus yeah. keluar itu ya? Tapi kalau nggak yeah. digaruk hilang dengan dirinya. Iya. Yeah. Nah ini uh, bagaimana pengobatannya pak dokter? Iya. Yeah. Iya yeah, ini ini memang juga sindrom dingin ini oh. termasuk. Ya yeah. Jadi uh, pengobatannya pakai yang sifatnya panas, ya. Ya tadi kak saya katakan cirinya panas itu biasanya pedas. Mm -hmm. Nah kalau gitu kira-kira apa Pak Taufik obatnya nih? Minyak kayu putih mungkin? Apakah juga termasuk uh, bisa? Itu kalau dari luar. Kalau dari luar ya. Tapi dari dalam diminum bisa pakai jahe. Jahe, ya kan? Nah, ya. Jahe. Hmm. Uh, jadi saya anjurkan pakai jahe madu. Ya kan diminum uh, dua kali pagi dan sore, ya. Kemudian uh, di samping itu dilakukan pebekaman. Di jadi ini kalau begini ini uh, kemungkinannya ada kelemahan di liver. Oh. Livernya lemah. Jadi alergi itu identik dengan liver. Hmm. Ya, jadi livernya lemah. Ya, oleh karena itu juga uh, dilakukan uh, pengobatan pada livernya. Nah ini. Uh, titik yang dibekam itu adalah titik yang uh, pertama tentu kahil ya titik yang umum Titik bekam yang umum Kemudian ditambah lagi titik liver mm -hmm. Itu yang wajib ya, Yang lainnya boleh sesuai dengan uh, keluhan mm -hmm. ya, Jadi saya pikir Ibu Kaswati bisa pergi ke ahli bekam untuk minta dilakukan pembekaman mm -hmm. Titik liver dan titik uh, sunnah yang diajarkan Rasulullah Nah, ya, dan sebelumnya juga bisa diantisipasi dengan minum jahe ditambah minum madu. jahe madu. Iya, kita ya. akan berhasil bagus. Ya. Baik, kemudian um, dari Hisam mau menanyakan obat untuk teroid dan TBC. Apa sih dok penyebab penyakit tersebut dan websitenya Pak Dokter apa? Oh iya, Pak punya website <laughs> itu ya? Iya iya. Teroid dan TBC. Iya, uh, boleh diberikan ya uh, minum kapsul mengkudu. Ya kan. Uh, untuk kedua-duanya dok ya. Teroid di sini. Iya. Oh. Nah, mengkudu itu punya efek kedua ini. Iya, iya. Tiroid juga, TBs hmm. juga. Jadi uh, minum kapsul mengkudu, uh, kalau yang serbu tiga kali dua, kalau ekstrak tiga kali satu. Ya. Kemudian uh, pada waktu dia minum, ya itu uh, juga dia minum jahe. Hmm. Minum jahe. Jadi mengkudu dan jahe ini sudah pernah diteliti. Untuk TBC bahkan uh, uh, di seorang peneliti dari ITB Farmasi ITB, Profesor Elin Yulina ya, dia mengatakan bahwa ini bisa membantu pengobatan uh, TBC yang uh, multidrug resistant (MDR). Hmm. Jadi TBC MDR ini TBC yang sudah tidak Uh, yang sudah kebal terhadap pengobatan uh, first line ya dari ah, jadi, first satu. sudah tidak mempan lah ya Tidak mempan dengan pengobatan biasa mm -hmm. Jadi masih pengobatan yang lebih canggih gitu mm -hmm. ya. Nah itu uh, diberikan ini ternyata banyak membantu mm -hmm. Jadi boleh dipraktekan Di samping itu mengkudu juga memperbaiki uh, tiroid ya, Memperbaiki tiroid juga mm -hmm. ya Baik, uh, kemudian ini SMS dari Sukabumi Jawa Barat nih Pak Dokter. Uh, saya Adam, berat badan uh, 58 kg, tinggi 169 dari Sukabumi, sedang sakit tifus dan mah sudah satu tahun belum makan, uh, satu tahun belum makan, uh, belum makan sudah uh, sudah belum makan nasi biasa. Oh, belum makan <laughs> sudah nasi biasa, tapi masih lemas. Oh sudah makan nasi biasa mungkin. Oh sudah makan nasi biasa, tapi kok masih lemas gitu oh, ya? Oh ya, masih ya, lemas. Sudah makan tapi masih lemas gitu? Iya iya. Iya hmm. penyakitnya tipes. Ya ini uh, apakah tipes benar atau atau atau bagaimana gitu? Hmm. Ini harus dicek benar. Labulatjara. Jadi begini, ya. ha, jadi kan kalau menurut saya ya uh, kalau pertanyaan-pertanyaan yang lewat apa namanya radio gini ini <laughs> itu uh, rinci, yang ringan-ringan <laughs> ya atau yang diagnosisnya sudah jelas. Iya. <laughs> Ya kan. Adik sudah Adakah ada penelitian dari dokter terlebih dahulu. Nah, sudah ada kesimpulannya. Nah, kalau misalnya pengobat, kalau memang betul ini sakit tifus dan ma, ya, itu saya anjurkan uh, untuk minum uh, ini apa namanya cincau. Cincau. Ya, cincau yang hijau itu ya. Ya. Mm -hmm. Pemanisnya pakai madu. Mm -hmm. Jadi dua-duanya ini mempunyai manfaat baik untuk tifusnya maupun untuk mahnya nya. Mm -hmm. Ya. Nah, ya saya, baik. Uh, kita buka penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Dengan ibu. siapa di mana ibu? Dengan ibu Indah di Banten. Ibu Indah di? Banten. Di Banten. Mau oh. Tanya, pamulang, yeah. pamulang. Oh Pamulang, ya. Silakan yeah. ibu Indah. Uh, mau tanya Pak Doktor. Yeah. Bedanya bersiwak ala Rasulullah zaman dulu sama sikat gigi sekarang tu apa sih? bedanya uh, uh, uh, maksudnya dulu tuh ber, yang dibilang bersiwak itu apa sama-sama kayak kita sekarang Oh yang siwak gigi. yang kita lihat sekarang yeah. ini ya apakah sama-sama nah, sama kita sikat gigi sekarang tuh sama enggak caranya Terus hmm. yang kedua kalau untuk sakit gigi itu kalau memang udah sakit gigi karena berlubang atau karena gusinya bengkak itu obatnya apa sih Pak dokter Iya yeah. sih Baik. Ya. Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh indah di Bambulang, Banten Jadi bersiwak itu prinsipnya sama dengan sikat gigi sebenarnya hmm. Ya kan? Kan itu ujungnya biasanya di potong anugah dulu. Potong dulu Supaya seperti sabut Cacah ya, hmm. ya hmm. Seperti sabut Kemudian dipakai untuk membersihkan Tujuannya juga sama Untuk membersihkan kotoran yang ada di sela-sela gigi juga hmm. kan? Hmm. Hmm. Nah, jadi Jadi Cuma memang siwak ini mempunyai khasiat yang bagus sih mm -hmm. Ya bagus sekali Kandungan enzimnya lebih ini dok ya Ya jadi ada mengandung fluoride Dan di samping itu juga mengandung antibiotik alami mm -hmm. Ya kan jadi uh, bagus antiseptik ya uh, Jadi bagus sekali untuk apa namanya sikat gigi Tapi ya sekarang ini kita sudah ada sikat gigi ya yeah. Sikat gigi ada odol juga ya mm -hmm. Odol juga sekarang sudah ada yang Uh, odol yang hirba, yeah. ya. kita pakai itu aja, tidak mm -hmm. apa-apa. Tapi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, karena sunnah alham, itu ya, uh, karena itu hukumnya sunnah, maka tidak ada salahnya kita kalau mau solat, misalnya, uh, mm -hmm. sedikit bersiwak gitu Atau di kantor, ya. lagi uh, sepi, ya, islam ya, isam yeah. gitu ya. Iya. Yeah. Yeah. Karena Rasulullah sendiri juga uh, membiasakan bersiwak terus menerus. Kalau berhenti bicara lah agak lama, pasti bersiwak gitu itu hmm. uh, untuk menghilangkan bau mulut juga hmm. sih kan gitu. Nah. Ya baik Ibu Indah di Pamulang oh, Mungkin bisa dicoba. Yang kedua tadi ya. apa, oh mengenai sakit gigi yang berlubang. Oh iya, gigi berlubang ya. Jadi gini, kalau memang gigi berlubang memang harus ditambal. Hmm. Ya kan? Nah itu pergi ke dokter untuk ditambal. Tapi kalau antibiotiknya bisa dibantu dengan menggunakan sambiloto aja. Hmm. Nah namanya ini kapsul sambirota 3 kali 1 kapsul ya antibiotiknya. Kemudian kalau lokalnya bisa diberikan minyak zaitun. Okay. Itu panas eh uh, dingin oh, apa satu rumahnya enggak ya? Panasnya. Iya, sih minyak zaitun bagus ya. Nah, ya. tapi kalau memang rubah, ya harus dikambal. Ya, di... ya, di... hmm. Kalau tidak bisa dikambal, ya dicabut ya, dicabut. Kalau betul bahwa kalau diberikan sudah lama Menghitam itu katanya justru baik nggak dicabut karena akan berpengaruh pada bangku. Ungap betul itu dokter. Ya itu peranan anak ya, peranan. Pada. Orang itu mah ada pengaruh Masih untuk kesehatan secara umum pengaruhnya. Ya. Jadi... Jika hitam, ya, kalau bisa nih kan? kalau bisa tambah kalau biji, bisa tambah, tidak ada masalah. Hmm. Tapi kalau tidak cari cerna, ya, ya memang harus di ini, hmm. harus di apa capuk hmm. hmm. okay. tu. Yeah. Ya baik kemudian sebelum saya beri asal baca satu SMS kembali Dari anak saya umur satu setengah tahun Dia flek paru Dengan tanda uh, ada benjolan kecil Nggak setelah beropak sampai satu tahun Kok oh, benjolannya enggak hilang Tapi flek parunya sembuh Ya yeah. Jadi, uh, radangan, yang biasanya kalau kalau kelenjar membesar itu bukan aja limpa adenitis, limpa adenitis itu Jadi apa kelenjar rahim itu mengalami peradangan yang disebut Itu memang biasanya kalau agak besar itu nggak bisa sembuh sih dengan obat, harus operasi itu tak, aku cuma nak cuba, cuba aja seperti tadi saya guna ya, dia. Tapi mulai satu setengah tahun ni. Bayi masih kecil. Ya, satu ya, setengah tahun. Ya. Ini menurut saya tidak perlu dioperasi dulu. Mungkin Dan tingkatkan Oh itu. Karena Nah, itu kadang kadang dia itu pasca dioperasi dia tiarap dulu, bang. Begarapun hmm. nanti kondisi itu turun, kan bisa muncul lagi. Hmm. Jadi memang di ah, jurga, untuk anak ini uh, tingkatkan diet antroposent, atau ya, lah. berat badannya dari itu masih. Ya uh, Mungkin kalau berat badannya bisa diinformasikan, itu akan lebih baik. Iya. Yeah. Baik saya ulangi jukannya dengan jelas sama, jangan lupa nama, alamat, kemudian usia, berat uh, badan, tinggi badan, berat uh, badan, ringan uh, ya. Ya, yang berat eh uh, saya juga juga secara uh, radio tidak bisa gak? kita menten mentestoskopnya enggak bisa <laughs> ya ya ya teleskop <testoskopnya>. ya uh, ini dari ada namanya dok saya pernah uh, sakit TBC sudah minum obat setahun tapi sekarang kalau minum obat apa saja langsung biduran alergi barangkali dok ya iya yeah mungkin dia ya, alergi obat tertentu mungkin ya hmm. ya bisa aja semua semua bahan semua protein ya uh, dan obat-obat juga kimia terutama uh, ya dimungkinkan loh seseorang itu mengalami alergi hmm. uh, jadi mungkin dia tidak tahan dengan itu anjuran saya sama tetap seperti tadi, tadi ya. ya dengan menggunakan mengkudu kapsul mengkudu dicampur dengan jahe. Uh, wedang jahe mm -hmm. ya uh. Baik, kemudian e, dari Ibu As, usia 38 tahun, anak 4 setelah melahirkan, badan, bagian persendian, e, apa ini, persendian e, mual atau apa yang kurang jelas ya, bangun duduk, ngilu, sakit. Oh, iya. Apa ha. ubat yang didok? Iya, iya. Ha. Kalau umur 38 kan kemungkinan rematik kecil ya mm -hmm. kemungkinannya. Jadi mungkin ini asam uratnya tinggi bisa. Mm -hmm. Jadi tolong diperiksa dulu uh, kadar asam uratnya. Kalau memang kadar asam uratnya tinggi ya, kalau usia 38 ini ya coba aja dengan apa namanya minum air putih yang banyak kemudian banyak gerak. Mm -hmm. Kita akan sangat berpengaruh ya. Mm -hmm. Ya. Yeah. Ya baik kita buka untuk panggilan berikutnya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ibu di mana? Dengan ibu Ami. Ibu Ami di? Jatiwaringin. Silakan pertanyaannya bu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya usia 40. empat puluh empat empat puluh empat. saya sekarang sering merasakan uh, apa namanya? Seperti di persediaan, ini tulang itu, apa namanya Ustaz, dengkul ini lo Dengkul, ya. Sa kayak, kayak seperti bunyi krek-krek gitu dulu Ustaz. Kalau oh, kita, yeah. kita mau sholat atau naik tangga, itu kok bunyi gitu Ustaz. Hmm. Yeah, yeah. Ini apa penerbatannya, kemudian yeah. obatnya tuh apa, herbal apa yang cocok gitu Ustaz. Yeah. Sakit nggak, yeah. Bu? Saya tuh sering merasakan menggigil yang teramat sangat gitu Ustaz ya. Bila waktu dingin atau waktu kapan saja? Waktu kapan saja, kapan saja gitu oh, ustadz tiba-tiba, tiba-tiba yeah. itu sampai meresuk ke tulang gitu Ustaz Terus yeah. saya pakai selimutan, selimut tebel gitu nanti baru hilang gitu ustadz. Yeah. Terus yeah. saya yeah. minum ini Ustaz Kereh, yeah. saya tumbuk-tumbuk, terus -tumbuk, saya rebus. Yeah. Yeah. Iya iya. Ada orang kasih tahu katanya kan. Uh, itu bisa menghilangkan kita menggigil gitu, Ustaz. Itu ya. benar enggak, Ustaz? Ya. Nanti kita ya, jelaskan sama Pak Dokter. Uh, terima kasih ya, Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Persendian. Ini kalau begini, ya. Ini sindrom dingin kering. Yang mana dok? Yang banggil atau yang pasien? Pas semua ini. Oh, kesemuanya. Iya. Hmm. Jadi sindrom ini kan kumpulan gejala, pak. Iya, iya, iya. Bukan iya. hanya satu gejala hmm. Ya. Hmm. ya. Jadi dingin, uh, kering, hmm. ya. Obatnya herbal yang sifatnya pahit. Hmm. Karena pahit itu untuk uh, lembab panas, hmm. ya. Jadi saya anjurkan uh, minum sambiloto. Sambiloto. Iya, Insya Allah nanti ada perbaikan nanti nah, sambil atau kemudian mengenai bunyi <coughs> uh, bunyi bunyi apa namanya Den itu ketika katakan, menaik tangga atau apa itu ya itu, uh, itu uh, ya bisa juga itu merupakan pertanda kekurangan kalsium osteoporosis bisa jadi dok tidak suka sih hmm. itu Mohon maaf ini kadang-kadang ada yang keliru juga di iklan segala macam ni. Ya. Kalau gerakan bunyi, ah itu tanda dari proses sebenarnya. Iklannya betul-betul ya. sampai -betul retak hancur semua itu dok ya. Iya biasa orang kalau mau jualan kadang-kadang agak didramatisasi. Didramatisir. Iya dramatisir ya. Jadi uh, menurut saya itu ya satu itu dengan itu ya uh, dengan minum sambiloto ya. Kalau cari nanti kapsul ekstrak sambiloto tiga kali satu kapsul. Ya minum air putih yang banyak. Hmm. Kemudian jangan sekan untuk bergerak. Hmm. Jangan malas bergerak. Malas jadi artinya tidak harus olahraga. Hmm. Karena kadang-kadang pasien kok dibilang Olahraga teratur Wah kapan saya olahraga dok Saya pagi sudah berangkat kerja nih hmm, Ya itu sudah olahraga olahraga itu. Ah, Jangan malas gerak hmm, Ya hmm. kan Jadi semua yang bisa dikerjakan Kerjakan sendiri Memangnya kita di, lagi di tempat tidur Kita mau ambil minum ke dapur Ambil sendiri Iya Itu betul. di atasnya dok ya Olahraga ya. ringan itu dok ya Iya itu termasuk gerak-gerak itu Jadi itu dan itu memberikan semangat ya Betul jadi seperti tembari saya pernah jelaskan, 70% dari penyakit itu sumbernya adalah di pikiran. Hmm. Kalau kita kurang gerak, kita cenderung untuk terjadi depresi. Ya, orang yang kurang gerak itu lama-lama depresi dia. Hmm. Nah Depresi ini menurunkan uh, kerja dari hormon-hormon dalam tubuh. Nah, orangnya cepat tua nanti. Hmm. <laughs> <laughs> ya, jadi uh, orang makin banyak gerak. Uh, itu semua apa namanya hormonal dan tubuhnya itu akan bagus regulasinya hmm. akan normal hmm. ya nah. ya baik kemudian mengenai menggigil tadi diobati dengan minum sari ditumbuk itu apakah betul Iya <laughs> yeah, itu hanya dari unsur panasnya saja oh, diambil kan yeah. uh, jadi ini kan saya bilang tadi sindrom uh, apa namanya dingin kering gitu kan nah, obatnya ya saya anjurkan sambiloto yang sambil sifat panas dan Uh, apa namanya lembab. Berarti seperti tadi ya. mesti diberhentikan, berarti dok ya? Tid Tidak pak, apa pak. Itu membantu juga dia, masalah, tapi kurang ya. sempurna lah. Sempurna. Uh, kurang sempurna. Ya. <coughs> Baik, uh, kita buka telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa pak? Di mana? Hartanto di Pulau Gadung. Di Pulau Pak Hartanto. Iya sebentar ya mas. Ropi. Silakan Pak Hartanto. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu? Ibu Nurhayati Nurhayati di Pulau silakan Ibu Nurhayati Ini uh, Pak Ustadz Saya punya keluhan di leher nih Pak Ustadz Iya yeah. Ya ada benjolan gitu Usianya nah, berapa Ustadz. Ibu Nurhayati? Uh, 44 mm -hmm. Ya gimana sekarang obat ini Ustadz? Leher kenapa tadi? Ya ada benjolan gitu Benjolan Sudah dicek ke dokter Bu Nurhayati? Ya, udah, udah tes darah tapi negatif. Ya dokter bilang sakitnya apa? -apa? Ya nggak eh. jelas. Ada yang saya dokternya udah dua kali, satu waktu ini bilang gondol, yang kedua ini bilang cuma kelengker apa. Oh iya. Iya iya. Baik ibu. <coughs> Terima kasih Bu Nurhayati. Iya. Iya iya baik ya. Ya jadi uh, mungkin kalau benjolan di leher itu orang selalu uh, biasanya leher depan ya. Di depan. Ya. leher depan kalau dia. Ah ya. ha, kalau dia pada waktu menelan dia ikut bergerak. Ya berarti kemungkinan besar itu adalah tiroid. Hmm. Ya. Hmm. Uh, kalau tiroid itu uh, biasanya saya pengobatannya itu menggunakan ble, uh, apa namanya uh, penalu, hmm. ya kan kita pakai penalu teh, ya kemudian dicampur dengan ya penalu-penalu lain lah campuran beberapa macam itu. Saya punya obatnya itu itu ya. Hmm. Tapi kalau ibu misalnya kesulitan misalnya datang untuk uh, obat ke tempat saya. Boleh cari aja kunyit putih, kunyit putih, ah, ya, kunyit putih uh, kapsul kunyit putih, ya itu banyak sekali dijual di mana-mana banyak ya. Mm -hmm. Minum kapsul kunyit putih, kemudian lakukan pembekaman, mm -hmm. ya nanti dilihat kalau uh, apa, pembekaman itu dilakukan 2 minggu sekali, kalau 3 kali bekam ada kurang berarti re reaksinya positif bagus, mm -hmm. ya. Nah kalau tidak berkurang berarti tidak bisa bereaksi dengan herbal biasa oh, gitu betul. Perlu herbal yang lebih kompleks lagi mm -hmm. Biasanya saya juga saya campurkan dengan uh, daun tapak darah Ya kan saya punya juga ekstraknya itu yang mm -hmm. sudah ekstrak Jadi tinggal minum aja gitu mm -hmm. ya, Kalau enggak ya mau cari juga boleh yeah. Banyak juga dijual Daun apa namanya kapsul uh, daun tapak darah Daun tapak darah Ya yeah. <tuh> Ya baik Pak Dokter kita break beberapa saat tidak sampai satu menit kita break setelah itu kita akan lanjutkan kembali Untuk anda yang kirim SMS jangan lupa nama alamat anda usia berat badan tinggi badan setelah yang berikut ini tetap di Ras FM Jakarta Sahabat seorang Arif Bijak pernah berkata sesungguhnya kelembutan dan kehalusan wanita merupakan rahasia kecantikan jiwanya kecantikan wajah dan keindahan tubuhnya bisa berakhir tetapi kecantikan dan keindahan jiwanya akan tetap lestari 7 Jakarta 7 Jakarta Baik sahabat 7 kembali bersama saya Taufiq Ilham dalam Cahaya Sore Bersama pengkaji kedokteran Nabi Dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Toha Asegaf Beliau adalah uh, Ketua Umum Perhimpunan Pengobatan Syariah Indonesia Juga seorang penulis Dan seorang penterapi Dan anda barangkali ingin uh, apa Berobat uh, Kerjasama RASFM dengan Rumah Sehat Afiat Informasi lengkap Anda bisa telpon ke 021-754-7291 Rumah Sehat Afiat di Cinere lima dekok. Baik, SMS yang berikut ini ya. uh, dari Ibu Tuti usia 32 tahun di Cilangkap. Pak dokter ya. ujung jari saya kebas. Apalagi ya. kalau bangun tidur tangan sakit sekali. Apa nih obatnya Pak dokter herbalnya? Ya. Saya bisa sedang hamil. Iya ini. <laughs> Ini hamilnya berapa bulan enggak tahu Iya enggak nah. ditulis ini Kalau pokoknya kalau 6 bulan sampai 6 bulan itu sebaiknya jangan minum obat apapun hmm. Ya kecuali vitamin ya hmm. nah, Yang sifatnya vitamin Tapi kalau yang kalau lewat dari 6 bulan boleh enggak apa-apa Oh justru kalau 6 bulan sudah kuat ya Iya yeah. 6 atas. bulan pertama itu karena pembentukan dari organ-organ vital ya itu kepada janin kan Berbahaya nah, nah, Sampai 6 bulan itu baru kira-kira sudah mendekati sempurna lah hmm. ya hmm. Nah, tapi di atas 6 bulan tidak semua obat boleh diminum, yeah. Atau pembatasan obat. Kata penunjuk dokter juga. Iya, mm -hmm. betul. Nah, ini sekarang kebas di ujung jari. Jadi terjadinya kebas di ujung jari itu bisa karena dua hal. Kemungkinan ada peredaran darah ke situ yang tidak lancar, mm -hmm. ya kan? Atau sarafnya yang terganggu mm -hmm. di situ, ya. Nah, ini uh, saya anjurkan karena ini hamil juga, ya. Mm -hmm. Minum aja setiap hari, minum uh, sirup pala. Sirup pala ya, ha. diminum e, pagi dan sore satu cangkir dituang di dalam apa namanya air ya, dicari banyak dijual kok mm -hmm. sirup pala itu. Mm -hmm. ya. Nanti insya Allah ini ada manfaatnya. Iya, gitu. Ya, <tuh> kemudian dari Novi di Serang Banten, e, tinggi 155, berat 64, saya sering e, buang air kecil satu hari bisa 10 kali lebih. Yeah. Saya juga punya mah BAB tidak lancar sering maaf, sering menter saya juga sakit kepala sudah 2 tahun kok lengkap sekali ya? <laughs> Gimana mengatasi ini Pak Dokter? Iya ya, ya ini memang harus anu ini, harus konsultasi nih mestinya. Ini harus digali lagi nih, harus digali. Hmm. Karena kan ini ya, uh, pencernaannya terganggu, hmm. ya kan? Kemudian uh, sering kencing. Yeah. Uh, bisa sering kencing itu bisa karena kebiasaan. Oh gitu ya. Uh, bukan orang... karena gejala diabetes Dok ya. Ya bisa diabetes, tapi bisa juga karena kebiasaan. Jadi oh, orang uh, apa namanya tidak bisa nahan kencing, hmm, sehingga hmm. Uh, wadah kencingnya itu kecil. Hmm. Kalau wadah kencingnya kecil, dia terisi sedikit aja sudah terengang. Iya. Yeah. Dan itu rangsang untuk kencingnya seseorang itu kan karena peregangan hmm. dari wadah kencing itu. Jadi tidak menampung, maka Mau munggah harus dikeluarkan. Keluar ya. Nah, ya ini, ha -ha. Ya, ini uh, saran saya madu. Ini umurnya berapa ya? Tidak ada yang jelas. Uh, iya, oh iya, nggak ditulis umurnya ya? Iya. Yeah. Uh, minum aja madu uh, tapi saya rasanya dewasa kan ya hmm. kalau dewasa itu 3 kali 2 sendok makan itu dulu deh. Hmm. Ya, Mari nanti ya? ah, ini Insyaallah nanti memperbaiki mas sama pencernaannya dulu. Hmm. Jadi satu-satu nih tidak bisa langsung. <laughs> tapi kalau sebetulnya kalau ketemu lebih bagus lagi ini. Hmm. Ya, kita bisa lakukan pembekaman dan uh, refleksi dan pembekaman. Hmm. Okay? Hmm. Baik, Pak Novi di Serang Banten mungkin tidak jauh ke arah C Cine Relemo Depok ya, uh, lewat Alia. pinggir ya. Uh, Insya Allah nanti bisa singgah ke rumah sehat afiatnya Pak Dr. Ali Toha Segaf. Kemudian dari Ibrahim, 22 tahun, tinggi 172 tinggi sekali ya, beratnya 48 darah rendah, badan lemas. Peredaran darah kurang lancar, kayak <gakai> iklan ini ya. Bagaimana <tuh> solusinya? Iya, <tuh> ini soalnya kurus nih orangnya. Iya, <tuh> karena 48 dok Iya. <tuh> tinggi lagi orangnya. Iya, jadi tinggi kurus ya. Uh, anjuran saya uh, seperti biasa ya Pak, tapi kan mm -hmm. jahe kemudian uh, dicampur dengan apa namanya limo mm -hmm. ya, limo cerut nipis. Ojor oh, ya. nah, nipis ya, cerut nipis ya. Kemudian uh, Di samping campur dengan jeruk nipis Diberikan juga uh, Garam Sepucuk sendok teh mm -hmm. Ya Sama uh, Dua sendok makan uh, Apa namanya madu, madu Diaduk Jadi satu gelas jahe Ya Kemudian dikasih jeruk nipis uh, Satu sendok makan mm -hmm. Kemudian diberikan kasih Garam Garam Sepucuk sendok teh Ujung sendok teh, nah, sendok, teh, ya. sendok teh Kasih madu Kasih madu Dua sendok makan Diminum berapa hari sehari Diaduk Sari. diminum Pagi sore-pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore Nanti 3 hari gitu pasti ada perbaikan hmm, yeah. Insya Allah ya Insya, Allah, insya Allah Kemudian uh, Ibu Katmi di Jati Bening 43, kilo, uh, 43 tahun Berat 57 43 tahun umurnya Atau 43 beratnya nih gak jelas ini ya Pinggang saya sering uh, sakit Terutama menjelah head Setelah head kadang masih sakit Saat bangun tidur pun kadang tangan saya kesemutan Kira-kira kenapa nih dok ya Ya yeah. hmm. Ini beratnya 43 atau 57 nah, ya, ini 43. 40... Berat 57 kayaknya. Berat 57. Yeah. 43 yeah. ini mungkin umurnya palindrom ya. ya. Yeah, yeah. Ya ini saya anjurkan untuk bekam ini ya. Mm -hmm. Refleksi kemudian Dilanjutkan uh, dengan pembekaman. Titik yang, yang diambil adalah titik yang titik sunah mm -hmm. ya. Kemudian titik ginjal sama titik reproduksi mm -hmm. untuk wanita ya. Mm -hmm. Kemudian di samping itu minum air putih yang banyak, mm -hmm. ya. Kemudian uh, ini masalah haid kan ya. Nah ya itu itu dulu. Kemudian uh, bisa juga untuk meningkat ke, memperbaiki apa namanya uh, apa namanya hormonalnya ya. Itu minum uh, susu kedelai. Susu kedelai. Setiap hari susu kedelai minum. Nah. <tuh> ya baik. Tapi ini bekam ini penting sekali nih kalau saya lihat. Penting di bekam. Hmm. Baik kemudian dari Ibu Ena di Pisangan Baru menanyakan uh, apakah kalau sering minum jinten hitam efeknya bisa kesuburan janin kering Iya Ya itu kalau minumnya dosisnya banyak dan setiap hari ya. Oh baru nggak bagus ya? <laughs> ya pasti tidak bagus. Semua jadi gini Yang berlebih. Semua ya. obat, <laughs> nah, semua obat itu ada dosisnya dan ada jangka waktu penggunaannya. Ya. Jadi kalau menggunakan dalam dalam dosis sebagai obat mm -hmm. ya itu berarti harus di harus terarah mm -hmm. ya. Mm -hmm. Kalau terus menerus pasti memberikan efek kepada kesehatan secara umum. Jadi saya minta kalau memang mau minum cinta hitam tiap hari mm -hmm. itu cukup satu kali aja sekali minum. 2 kapsul yang ukuran 500. 2 kapsul 500 gram. Ya, nak. itu hmm. untuk maintenance ya, untuk pemeliharaan hmm. rutin ya. Hmm. Tapi kalau untuk pengobatan, ya boleh bisa sampai 3 kali 2 kapsul yang 500 itu, tapi dalam jangka waktu yang terbatas. Hmm. Ya baik kemudian uh, Pak dokter kalau mau bekam di mana? kalau di wilayah Jakarta Timur oh, barangkali kalau sebuah tip bagaimana memilih uh, tempat bekam atau penterapi barangkali dok <laughs> kira-kira yang minimal uh, lisensinya apa gitu yang menjadi, anu. ya menjadi kan kalau uh, jadi, banyak nih iya betul jadi gini aja gampangnya uh, ya gampangnya gini Pergilah berobat ke tempat orang yang memang uh, berpraktek sebagai penterapi. Mm -hmm. ya, jangan orang yang uh, apa namanya sekedar-sekedar aja kadang-kadang praktek dan sebagai anda. Ya, mm -hmm. Harus orang yang memang praktek uh, sebagai penterapi mm -hmm. uh, dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang uh, sebagai seorang tabib atau dokter mm -hmm. Sudah ke situ aja. Insyaallah nanti mendapatkan hasil yang bagus. Mm -hmm. Gitu. Dan tentunya memang ada standarnya kan, yeah, standar yeah. apa namanya orang yang mau praktek bekam dia harus uh, punya lisensi, mm -hmm. dia kan punya ijazah yang diberikan oleh orang yang mengerti tentang pembekaman. Betul. Itu yang sekarang ini sedang akan saya galakkan lewat eh, ini perhimpunan pengobatan syariah Indonesia ini. Mm -hmm. Ya, padahal, sebetulnya minat sudah besar sekali dari masyarakat, mm -hmm. ya, tapi kita belum bisa sampai sejauh itu melayani ini. Shalat nanti kita bisa keluarkan sertifikat untuk itu hmm. nah. ya yeah. yeah, baik <coughs> uh, kemudian SMS dari uh, si, gak ada namanya ini yeah. usia saya 40 tahun sudah berapa hari ini punggung sakit sekali telapak kaki nyeri kalau habis duduk mau berdiri pinggang sakit apa yang harus saya minum ya yeah. nah ini harus dicek ini. Ya, apakah hanya sekedar uh, ototnya yang kaku Uhum. atau mungkin ada apa namanya tulang belakang yang apa namanya bergeser ya ini harus dicek ini kalau memang uh, dia hanya karena otot yang kaku ya ya ini uh, saya pikir bisa diobati dengan cara yang sederhana ya uhum. jadi biasanya kalau saya refleksi bekam uhum. di punggung ya titik-titik yang diambil standar titik standar yaitu titik sunnah yang dianjurkan Rasulullah ditambah dengan titik paru titik Uh, jantung sama titik ginjal hmm. Ini nanti akan memberi efek yang bagus Ya Nah tapi kalau obat yang diminum Obat yang diminum ya uh, Penghilang nyeri ya Penghilang nyeri yang paling gampang ya Wetang jahe lagi <laughs> Ini jahe ini memang manfaatnya besar sekali Betul Rempah-rempah nah, ya. Indonesia itu betul-betul manfaatnya Sangat kaya sekali dok ya Luar biasa betul. ya hmm. Itu seperti makanya dikatakan ya Kadang-kadang dikatakan ada orang yang sinis <laughs> mengatakan ya uh, bahwa, oh kalau pengobatan tradisional itu adalah, obat-obat uh, tradisional itu adalah obat yang berhasil untuk sakit sesuai dengan niatnya gitu ya mm -hmm. <laughs> nah, karena memang diakui sendiri oleh badan POM bahwa obat-obat tradisional itu satu macam obat tradisional satu macam bahan herbal, itu bisa mengandung sampai lebih dari 100 macam khasiat, mm -hmm. itu memang betul mm -hmm. sudah diteliti itu mm -hmm. jadi jangan heran, kalau saya dari tadi modalnya cuma nano aja apa namanya jahe terus memang jahe manfaatnya itu sifatnya panas ya kalau ini biasanya kalau nyeri gini ya kalau disertai dengan sindrom yang tadi saya bilang arahnya kemana gitu mm -hmm. nah itu obatnya itu kalau arahnya mm -hmm. kedingin obatnya panas nah panas itu bisa jahe ya kan uh, uh, bisa cabai juga ya kan cabai itu kan dibikin ekstrak juga pak iya yeah. uh -uh. jadi untuk herbal bisa mempunyai khasiat juga pengobatan. <laughs> ya ya baik kemudian e, dari wahyu di durian 3 dokter saya mau menanyakan punya adik 14 tahun yang lumpuh total sampai tidak bisa bicara akibat waktu kecil kena demam tinggi apakah masih bisa sembuh dokter ya ya kalau kalkulasi umum ya kalkulasi uh, medik ya tentunya ini kelihatannya sudah tidak bisa sembuh ya ya hmm. nah. Tapi ya kalau mau diusahakan ya coba-coba aja dengan paling tidak minimal bisa berjalan atau ya ya tapi saya tidak lihat kondisinya karena orangnya apa mungkin dia bisa jalan tapi kaku hmm. jalannya misalnya hmm. ya kan ada yang begitu ada yang uh, total sudah tidur badannya sudah kecil ya hmm. uh, sulit ini ya, dicoba dilatih-latih juga kadang-kadang ada yang diangkat kakinya dikgerakkan aja ototnya sudah tidak bereaksi hmm. itu sudah tidak bisa hmm. tapi kalau ototnya masih bereaksi masih ada kemungkinan gitarnya hmm, jadi otot tu dicoba digerakkan oh. ya kan uh, berlawanan dengan apa namanya persendian kemudian ditarik lagi ke dalam gitu hmm. gitu kan hmm. kalau dia ada reaksi penolakan jadi ada gerakan otot berarti masih ada harapan dia menolak karena dia kesakitan misalnya enggak bukan ototnya itu kontraksi gitu jadi oh, ya. ya. berarti berarti itu ada reaksi masihan dicoba aja dengan fisioterapi yang rutin terus hmm. kemudian cemur ya kemudian berikan susu tiap hari Ya, minum susu, mm -hmm. kizinya dijaga, ya Insya Allah mungkin ada manfaatnya gitu. Lanjutkan kembali ini ada pendengar, eh, tapi nelponnya ke Rasevab di kantor atas, jadi sudah eh, pesan ya. Dan nah, namanya Ibu Bustro di menteng dalam usianya usianya ini lebih dari 60 tahun menanyakan kalau kepala sering pusing, kakinya pun eh, selalu sakit. Terutama kalau buat jalan Bahkan sampai Raksana uh, Atau sempurna Ini bagaimana Buatnya dok Ya Jadi Mungkin jenis vertigo Ya mungkin ya Vertigo Ya vertigo Jadi vertigo Itu kembali lagi Ini gambarnya juga di liver Hmm Di liver ya Jadi uh, Saya anjurkan Blok-blok kam Titik yang diambil Di liver Dan titik yang Di pincak kepala Hm, ya di puncak kepala namanya mumun. Hm, nah, itu sama titik liver. Hmm. itu yang wajib Kemudian ya. uh, di samping itu rang partikel. Nah itu, uh, ya, itu uh, dia memerlukan perubatan supaya dia bisa istirahat. Biasanya saya kasih tu ekstraknya penderian. Saya punya, sebabnya ekstrak bunga valerian itu, bisa apa, membantu untuk dia menenangkan pikiran dan sebagainya. Tak melulu baru pikiran tu bagaimana Itu. Nah, ada bunga yang pikiran, ya. ya. Ada bunga dengan pikiran ya. hmm. ha. ya. Jadi kalau juga di bekam sama um, minum ekstrak ya. valerian tadi ya. Iya. Ha. Baik. Sebenarnya uh, ada satu lagi. Tanya saja. Bagus ya. Padat sekali telepon dan SMS ya. Nah, SMS dari Pak Dokter saya umur oh, empat tahun, 58 lima tahun. berdarah kiri ya. Ya proses itu umur berbau enggak enak. Jadi hari proses ini, 60% penyebabnya adalah di sekitar mulut. Hmm. Jadi mungkin Uh, kikir bang tidak ditambah misalnya gitu ya sesama orang ya, ya, yang mulut diantara apa namanya ya atau antara orang dikusi berarti ada rekusi jadi pertama tingkatkan kebersihan mulut eh, yang kemudian juga mungkin kalau uh, minum vitamin C ya vitamin C. Vitamin C ngalah itu misalnya dari nanas. Vitamin C-nya tinggi. atau dari stroberi bagus juga. Nah, adalah menjaga kesehatan mulut. Kesehatan mulut itu kali besar perannya lawan tidur mulut. Bagus sikat gigi, sikat ya. gigi. Seperti di iklan TV itu, anak-anak ya. itu diajarin gosok gigi sebelum tidur. Iya, nah. <laughs> perannya besar. Oh, Baik. Kemudian ibu Ida usia tiga puluh dua tahun, ciri-ciri orang yang pernah uh, toksol obat herbal uh, ini? Kalau usi, usia kandungan enam bulan uh, uh, apa meninggal? Meninggal, meninggal. apakah terkena toksol? Oh iya. Hmm. Ya. Yeah. Toxoid tidak ada ciri-ciri khusus. Hmm. Ya. O, karena banyak orang yang merhati toksoid ini. Iktarinya setelah ia misalnya hamil, pukulan, pukulan, diperiksa darahnya, apa ini? Jadi periksa darah tadi untuk tahu ada toksoid hmm. itu. Tiada secara khusus tidak ada. Yang kedua bila tadi pertanyaan, apakah ini uh, kalau 6 6 bulan pas pukul toksin belum tentu juga. Tapi toksin setiap itu. Ya, nah, toksol bisa menyebabkan menggugur, tapi tidak selalu karena karena toksol. Oh hmm, gitu, gitu. Nah, karena kan sangat berat ya, informasi sangat <todak> berat karena <punya>. apa, ya. Baik, <todak> uh, SMS berikut dari Uman di Jakarta menanyakan obat darah tinggi usia 25 tahun tinggi 165. Iya. Yeah. <todak> Iya, yeah. uh, seletri bisa kalau yang gampang ya. Mm -hmm. Kalau gampang pakai aja seletri. Katanya apakah uh, belimbing itu juga salah satu untuk menurunkan darah tinggi dok? Persis. Iya. Mm -hmm. yeah. Jadi uh, kalau saya biasanya itu kalau makan sate kambing minumnya mm -hmm. jus belimbing oh, untuk <laughs> antisipasi untuk, ya. Masih mau kambing? Iya, kambing tidak menimbulkan darah tinggi ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Jadi kalau saya uh, sarankan ini ya. Yeah, uh, Bikin aja Kalau bisa Sub pakai apa namanya seletri. Nah, hmm. uh, seletrinya dimakan. Jadi enggak karena makan seleri, seleri dipinggirin dong. iya. <laughs> oh, kalau, uh, kalau enggak suka begitu, ya ambil aja satu genggam eh hmm. uh, berserta hmm. dengan apa nih batangnya semua hmm. ya. Hmm. Kemudian dimasukkan diiris-iris dulu, diambil satu genggam kira-kira, hmm. masukkan dalam air 500 cc, dimasak sampai 250. Heeh. Hmm. Ya, kemudian disaring, airnya diminum. Hmm. Lakukan itu 3 kali sehari. Oh, ya. uh -uh. Baik dok, uh, sepertinya waktu tidak memungkinkan uh, ya. untuk kita melanjutkan. Kita punya waktu empat setengah menit dok. Ya. Uh, mengenai sindroma panas dan sindroma dingin, barangkali ada himbauan kepada sahabat tersebut dok. Ya. Jadi uh, sindrom itu adalah kumpulan gejala, gejala-gejala yang tampak pada orang-orang yang uh, badannya terlalu dingin, hmm. kurang, kurang bahan panas ke dalam tubuh. Hmm. Itu namanya sindroma dingin. Kalau dia misalnya badannya terlalu panas, ya uh, kurang unsur dingin, maka dia disebut sindroma panas. Itu kejajahnya tadi yang saya sudah sebutkan itu, mm -hmm. ya kan? Nah, itu pentingnya mengetahui masalah ini adalah untuk melakukan pengobatan terutama pada tahap-tahap awal. Mm -hmm. ya. Kalau kita misalnya sakit di rumah, ya kan, tidak ada dokter. Ya, kalau kita Uh, menggigil kemudian maunya yang panas-panas, ya. berarti kita tu sindroma dingin. Hmm, nah, hmm. bikinlah apa namanya wedang jahe Jaya di dalam. Di... Nanti hmm. pasti badan akan Betul, menjadi hangat. sehat kembali. Setidaknya uh, mengurangi ke keadaan-keadaan emergensi itu bisa yeah. diatasi dengan itu. gitu. Kalau tengah malam ditambah hujan, ya. Iya. Yeah. Di rumah tidak hmm. ada stok jahe. Iya. Kalau tetangga tangga tidak enak, ya. Iya. Yeah, Maka perlu juga kita punya stok jahe. Nah, ya. Siapkan jahe di rumah, <laughs> ya. Kemudian kalau sindrom panas ya kan pengobatannya kan dengan dingin yeah. ya kalau dingin yang paling gampang apa Pak Jadi... yaitu yang paling gampang dingin itu, itu adalah jeruk nipis. Jeruk nipis itu punya sifat dingin. Hmm, hmm. Jadi simpan aja jeruk nipis di kulkas, ya. Kemudian simpan serbuk jahe. Suatu waktu kalau perlu untuk sementara, hmm. ya kan bisa Antisipasi dipakai itu dulu. Uh, ya. uh, pertamanya dulu ya. Iya. Nah hmm, kalau anak-anak, hmm. kalau anak bayi, anak di bawah 5 tahun, memang kita harus hati-hati, tidak -hati. hmm, bisa sembarangan. Hmm, ya. Hmm. Siapkan madu aja di rumah. Begitu. Madu itu mempunyai sifat adaptogen. Jadi hmm. bisa untuk panas, bisa untuk dingin. Hmm. Jadi kalau ada anak sakit, panas atau dingin, kasih aja madu dulu. Hmm. Nah, gitu kira-kira. ya. Baik Pak Dokter dan juga sahabat tersefem, usah sudah pertemuan kita cahaya sore kali ini. Terima ya. kasih Pak Dokter. Terima kasih. Saya yes. Taufik Ilham, yes. Ilaliko, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.